Kama yuhibu rabbuna wa yardha ashuhadu an la ilaha ilallah Wahdahu la syarikalah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Iyayyuhal ladhina amanut takullaha haqqa tuqatih Walatamutunna illa wa'antum muslimun Iyayyuhal nasu takurabakumul ladhi khalakukum minapsin wahidah Wa khalakuminha zawjaha Wabasa minikum warijalan kathirau wa nisa Wa taqullaha aladhi tasa'alun nabihi wal-arhamu In Allah kana alaikum rakiba Ya ayuhal ladhina amanu taqullaha Wa akulu kawlan sadidah Yusleh lakum a'malakum Mayakfir lakum dunubakum Wa ma yuti'illaha wa rasulahu Faqad fazza fawzan azimah Ama ba'du Fa inna asdaqal di kitab Allah wa khairul huda huda muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umur muhdatsatu ha wa kullu muhdatsatin bidah wa kullu bidatin dalalah wa kullu dalalatin finnar ma'asirul muslimin wal wa muslimat sidang majelis yang Allah muliakan dunia dan akhirat alhamdulillah izin Allah kita bisa berkumpul kembali di masjid Pinang Muara ini yang mudah-mudahan kumpulnya kita ini selalu menjadi amal soleh kita di sisa waktu kita di atas dunia ini yang mudah-mudahan Allah jadikan hari kita hari yang baik ke depan insyaallah ya jamaah yang Allah muliakan tazkiyatu nafs yang memang merupakan bentuk syariat yang diajarkan dalam Islam ini ada pada setiap ibadah Yang kita lakukan Tazkiatu nafs Yang mungkin akan banyak Bahkan menjadi bagian ihdisab eh, itu Dalam waktu dekat ini Adalah puasa di bulan Ramadan Kita nanti mungkin ketemu lagi Ramadan atau bakta Ramadan kali ya Saya akan coba simpulkan Beberapa tazkiatu nafs dalam bulan Ramadan Mudah-mudahan Ada pensucian jiwa Di dalamnya karena Nabi pernah mengatakan man soma ramadhanan imanan wahtisaban gufirollahu ma'taqod damamin Hai kata Rasul man soma ramadhanan barang siapa yang berpuasa di bulan ramadhan imanan iman dikedepankan ihdisaban dia menghitung menghitung itu bukan mencatat pahala Ya, ini hari lima waktu kali dua tujuh mau oh, gitu ya. Ini hari nggak gitu ya. Tapi yang dibilang eh tisab di sini dia tahu memang di bulan Ramadan tuh banyak sekali kebaikan yang bisa dia lakukan, yang bisa menjadi bagian kesempurnaan hidup di hari akhir nanti gitulah. Ya. Makanya kalau orang yang eh tisab, orang yang hitung-hitungan ini kata Allah, ghufrullahumatakhudamain zambi. Akan dihapuskan dosanya yang telah lampau. Apa sih tat hikmah dihapus dosa ini? Iya, yang namanya puasa. La'alakum tat ta'kun agar kalian bertakwa. Orang yang bertakwa orang yang dihapus dosa. Makanya diletakkan susunan yang terakhir tuh. Orang yang puasa di Al-Azab ayat 35 itu kan. Ada susunan orang apa innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat wassadiqina wassadiqat wassabirina wassabirat wal khasiina wal khasiat wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat baru wassaimina wassaimat di yang kedelapan tuh level golongan manusia tertinggi tuh puasa apa janji Allah kalau wassaimina wassaimat wal hafizina furjuhum wal hafizat wadhakirina allaha katsiran wadhakirat a'dallahu lahum وَعَجْرًا wa Allah janji berikan ampunan wa ajran azima balasan yang azim pahala yang besar gitu loh makanya dikupas sama ulama ada hadis nabi yang menjelaskan tentang keutamaan puasa karena kita mau mentazkiah diri kita betul jadi itu, nafs itu dalam setiap ibadah ada ya, teorinya ya diajarkan sama ulama nanti kita petikir pada setiap ibadah contoh sahadat yang kita baca dengan betul itu mentazkiah kita apa kita tidak boleh dibunuh karena kita islam tidak boleh dihibah tidak boleh di, apa, diambil hartanya tuh, orang islam Tazkiyatun nufus yang ada pada sholat Sholat itu mengajar kita tidak berbuat keji dan mungkar tuh. Kita puasa di bulan Ramadan, ini yang kita bahas nih, sekarang nih. Ternyata puasa itu memiliki tazkiyatun nufus buat orang yang mau melakukan Yang pertama, ini penting nih. Yang pertama ternyata puasa itu wija Protektor dalam tanda kurung perisai. Perisai enggak paham, tameng. Tameng masih enggak ngerti, tedeng ngaling ngaling-aling gitu ya. Masih enggak paham juga, awah Bingung lagi tuh bahasa ya. Tapi yang pasti memang puasa itu protektor. Ada hadis Nabi ini yang bilang begini nih, khususnya itu hadis hadis tentang nasihat buat anak muda. Orang tua ya boleh juga. Ya, karena umum nih hadis. Cuma ini anak muda. Kenapa yang dipanggil ya masarussabab. Tuh. Hei, yang sudah yang sabab, sabab itu syab, jamak dari syab. Syabab artinya anak-anak muda. Manis tatu aminkumul ba'a faliyatazawaj. Yang sudah mampu menikah, nikah. Fa innahu aghadhalil basar wa hasana lil faraj. Karena nikah itu bisa mencegah pandangan mata menekan syahwat. Fa in lam yastati fa alai bisauum. Tuh. Yes. Yang enggak mampu suruh puasa. Fa innalahu wija'. Karena puasa itu protektor perisai. Orang kalau udah puasa jangan urusan batin. Yang zohir aja males loh. Kita yang biasa ngayap kalau puasa tuh nakan di rumah gitu ya. Jalan yuk ngantaran nah, nunggu buka gitu ya. ya. Yang hobi-hobi belanja tuh kalau Pak diajak belanja pagi siang. Ya Allah ya, Allah, matahari serius kerjanya gitu ya, panas. Ya. <laughs> Tiap hari juga serius, ya panas. Panas. Eh emang yang namanya Ramadan al-har. Hararah, har, panas. Ya itu panas, jadi Ramadan tuh ya panas. Jadi kadang-kadang saya suka aneh orang bilang, puasa dapat panas ya? E, emang panas, har, Ramadan. Ya, ya walaupun di kita di Indonesia ini iklimnya tropis, ada hujan tetap panas, emang Ramadan. Ya Allah, makanya subhanallah, ujian Ramadan tuh innalillah. Saya kadang kadang kalau bicara Ramadan tuh gangguan-gangguannya untung kita punya perisai. Ya, Allah cuma Ramadan tuh iklan pada ngeledake Ramadan doang itu. Hari biasa mah ya iklan biasa-biasa aja. Iklan mie-mie aja biasa cuma masak gitu-gitu tapi kalau bulan Ramadan sampai asapnya kelihatan tuh. Mana pagi lagi tuh iklannya ya Allah sirap iklan sirap ya berarti ndak. Kalau hari biasa cuma botol-botol warna-warni doang gitu kan. Kalau Ramadan pakai botol jatuh ke air. Ada slow motion nih kita kita kayak kecelakaan itu Ini kan buat yang baru belajar puasa kan berat ya kan. Nah. Sampai ada anak nangis di pojokan rumah. Haus, ha, haus. <laughs> Iklannya ngeledek Masya Allah ya Heran itu cuma Ramadan doang itu iklan Ya kalau punya mu hari Senin kemis kemudian sekadar ngeledek yang puasa gitu ya yeah. Tiap hari aja puasa Daud kalau gitu ya Subhanallah itu Ramadan itu godaan inna Ya, Itu belum tontonan yang lain tuh Sinetron inilah itulah Sampai ada yang gak sempet raweh Masya Allah gara-gara nonton sinetron apa ada yang lupa buka nanggung gak denger ajan <laughs> ah kelewatannya itu yang pertama tuh perisai itu nah, kalau orang yang puasa gak ngaruh gak ngaruh dia di, dia ditazkiah dirinya dengan puasa puasa protektor diri gak tertarik ya suka mah suka bohong lihat air muncrat gak seneng kita gitu, gitu ya seneng lah kayaknya kan ada tangan keluar dari air pokari uh masya allah gitu kelapa jatuh bentuknya kemasan uh masya allah ya aduh ya emang begitu puasa kita diganggu sama yang gitu-gituan gitu ya hari biasa kita ngeliat air putih biasa nggak ngaruh putih mulu nggak ada yang berwarna gitu ya ntar mah ramadan mau Ya, karena kita kan kalau romo-romo kajian pada asar, betul kan? Ah. Nang ke panitia mulu. Oleh karena itu berniat air gitu. <laughs> ya, godaan puasa, tapi karena punya brising enggak lah insyaallah ya. Ah. Ma, ma min abdin yasumu yuuman fi sabilillah illa ba'dallahu wajahu 'anil nar sab'ina kharifan. Kata Rasul, "Man abdin yasumu fi sabilillah." Ada seorang hamba yang puasa sekali aja. Deh. Sekali aja dia puasa. Kata Allah, "Asal dia fi sabilillah, illa ba'adallahu wajhuna nar sabina kharifan." Allah akan jauhkan mukanya itu 70 hasta, 70 tahun dari jilatan api neraka. Rabiatain mengatakan manshum min abdin yasum fi sabilillah ja'alallahu bainahu wa bainan nari orang yang puasa sekali saja karena Allah Allah jadikan antara dirinya dengan neraka itu ada parit selokan got ya gitulah pokoknya jarak itu ada ada ada ada, ada lubang gitu ya yang antara dia dengan neraka itu sejauh 70 tahun perjalanan. Masyaallah. Satu hari loh. Kebayang enggak kalau 30 hari? Oh, uh, Masya Allah. Makanya Allah siapin buat orang yang kayak begitu pintu yang namanya Royan. Li suim farhatan yafrahum. Fariha idza aftharu wa fariha idza lakiyarabb. Orang yang puasa itu diberikan kebahagiaan dua kebahagiaan yang tidak dimiliki Kecuali sama orang yang puasa. Yang enggak puasa mah enggak bahagia. Saratnya puasa. Yang pertama, fariha id'aftor. Bahagianya orang yang puasa kalau menjelang iftar. Uh, orang yang enggak puasa mah biasa-biasa aja ngeliat minuman makanan biasa. Tapi kalau udah puasa, subhanallah. saya so, Kalau Ramadan kan kajian tetap enggak ngaruh pagi sore. Kecuali pengajian-pengajian ibu gini ada libur gitu ya. Kalau instansi mah enggak ngaruh tetap. Berangkat pagi orang pada merem kita mau udah jalan gitu ya. Itu kalau ngajar pagi enggak ada yang bagus mukanya masyaallah ya. Hmm. <laughs> ada yang pakai kacamata hitam lagaknya ender merem-merem padahal tuh. <laughs> Siapa yang mau nanya geleng semua. <laughs> Tapi kalau kajian habis asar cakep-cakep dungkakan. Cakep, <laughs> yang laki keren, yang perempuan Masya Allah ya. ceria semuanya ada yang mau nanya kayak, gak ada ta, tapi begitu ngomong gitu loh enggaknya senyum gitu loh seger-seger amat, ah, kan mau buka, begitu ya. bilangnya emang orang tuh kalau mau buka bahagia loh Hah? sekarang ini 2 tahun belakang ini saya udah gak lakuin, dulu saya masih ngelakuin, dari tahun 98 sampai 2000 sekian saya masih lakuin tuh saya suka puasa tuh di rumah-rumah orang kampung di pedalaman desa sengaja, pengen belajar apa, apa sih perubahan wajah orang-orang susah yang bahagia ketika mendapatkan kenikmatan. Maka saya tahu lubang-lubang kalau mengasi gitu, loh. Hmm, masya Allah, itu itu betul-betul muka bahagia, ya Allah kayaknya kayak gimana gitu loh. Padahal ya makanannya kalau yang nggak biasa ya bingung ini bahagia dari mana gitu loh ya. Iya sirupnya sudah tidak keluar di sini. Iya sirup sirup sudah tidak keluar. Gitu di sana masih dibuat. Masyaallah. Demi Allah. Tapi memang dasar Nabi sudah mengatakan fariyah ida iftar. Bahagia kalau mau iftar loh. Bukan takjil ya iftar. Fariyah ida iftar. Makanya nanti ada sunnah. Ya sunnah orang yang buka puasa tertazkiyah yang masak. Boleh nyicipin toh la ba'sa ya dzukal khalm lam yudkhilhu enggak apa-apa nyicip yang penting enggak masuk gitu lo asin nah nyicip tuh oh manis tuh pahit gitu ya nah. jangan pakai centong enggak ah. tahu gini nyicip bukan jajal <laughs> nyicip ke wiring uyub. Uyub tahu uyub. Itu rombot itu. Ya, farih idza afthara, bahagia. Nah, kalau orang yang mau buka puasa bahagia, yang bikin bahagia pahala. Tu cerdas tuh. Ya. Makanya saya dari kemarin ngajak tuh yang mau kita tebar apa? Kurma Nusantara. Ya Allah, ngasih korma tuh yang bagus, sih Gitu loh orang. Makanya supaya nggak mahal, beli dari jauh-jauh hari. Ini belinya pas Ramadan, ya, tiga kali lipat harganya. Beli dari jauh-jauh hari, cari yang empuk, yang enak. Mungkin nanti yang mengkonsumsinya tuh orang-orang tua, ya. Ketika dia berbuka, dia makan korma. Orang tua kan? Gak ada gigi. Okay. Oh, dia senyum, enak banget. Ini. <laughs> ngasih korma, korma keras gacol di mulut betul ya sampai lupa baca doanya, apa ya jahaba jahabatuh, jahabatuh gara-gara keras tuh korma sampai nelpon anak mak lupa doanya, apa ya jahabatuh, mak ma, ma. lupa saking kerasnya korma kasih yang bagusan yang empuk, yang dia senang takkan dia senang, fariha Makanya kan doa buka puasa tuh kalau kita masuk waktu puasa kan ambil air bismillah baru zahabadh-dzaama wa batalatil uruqu wa sabatil ajrul insyaallah. Tuh, orang ada yang bingung juga masalah itu doa Ustaz. Iya, enggak usah bingung memang enggak ada yang sohi kecuali yang hasan tuh itu. Ada yang pas dengar ajan terek-tek-tek, dung-dung-dung-dung, doa bathoma, wabtalatil uruk, puasa baca ngaco, gitu loh. Itu doa dibaca, habis minum, Loh kata guru saya suruh korma dulu baru minum. Lihat aja terjemahannya. Emang buka puasa air dulu, apa korma dulu? lihat terjemahannya, doa bathoma artinya apa? Telah hilang haus dahaga, wabtalatil uruk telah basah kerongkongan. Kira-kira yang ngilangin awus, yang basahin kerongkongan apa ya? Air. Selesai urusan sudah. Kata orang korma, ya, air. Kecuali sari korma ya, lain lagi ya. Mungkin sudah jus, sudah berbeda, air juga judulnya ya. ya. Coba nikmatin, bikin orang yang buka puasa tuh bahagia. Makanya sunah macem-macem tuh makanan, tapi jangan berlebihan. Makan Masak lebih kasih orang, orang seneng tahadu tahabu, saling memberi hadiah, timbul cinta kita juga berilmu orang laki khususnya kalau buka puasa di luar jangan dibikin panik sama azan yang namanya buka puasa itu patokannya terbenam kan disebarin waktu-waktu berbuka kan ada jadwal sholat ya Ramadan itu, lihat uh, waktu terbenam maghrib ya lihat uh, kalau maghrib jam 6 berarti kita kalau di luar daripada kena macet mendingan seperempat jam sebelum waktunya cari sholah deh Karena yang paling baik itu berdoa menjelang berbuka. Nah, uh, ya, kita tahiyatul masjid, kita berdoa yang banyak. Uh, setelah masuk waktu, walaupun azan belum belum berkumandang, antum sudah lihat jam antum on time. Oh sudah, ya udah. Bismillah. Mau oh, batal belum azan? Ngaco azan dulu dari mana? Hmm. Terbenar matahari batal. Hatta muazin suruh batal dulu baru azan. Masyaallah, ya, dia berilmu, hikmahnya banyak. Jadi akan dipersiapkan. Nah kita bikin bahagia orang yang berpuasa, pahala kita pahala orang yang berpuasa loh. Orang yang memberi makan orang yang berpuasa, pahalanya pahala orang yang puasa. Besarlah maknanya lah. Makin senang kita memberi. Lantana lebih rahat datunfikum imatu hebun. Kalian tak mungkin mendapatkan sesuatu yang baik sebelum menginfakkan yang paling baik. Itu kalau bicara makanan. Mungkin kita sudah kebanyakan baju dan sampai kita nggak pakai, betul ya. Karena konsumsi makanan kita nih yang berbeda. Pakai cuma sekali nggak kepakai lagi. Uh, ya Itu daripada tuh lemari, hanger udah nggak masuk lagi gitu ya. Mendingan kosongin deh. Pilihin yang bagus buat orang walaupun sudah nggak muat ukurannya. gitu Kan kalau kebiasaan buruk kita kan kadang-kadang... Bagus sayang, bagus sayang, jelek kasih, jelek kasih gitu ya. Sekarang bagus kasih, bagus kasih, jelek jangan, gitu. Ya, daripada diimanya tuh baju di situ, kasih deh bu, orang bu, sayang lucu, warnanya warnanya. Baju dipakai bukan diketawain, lucu. Lagi. Masih bagus, ya kan, tapi kan ukurannya udah gak bagus, gitu ya gak bakal balik lagi tuh ukuran kasih orang, orang terawih pakai baju, mungkin bekas buat kita baru buat orang ya pahala ini kalau bulan Ramadan kasus nih, orang biasanya kan rutin, masjid, musholat tuh penuh loh kalau Ramadan gimana bikin orang bahagia nih ketika mau terawih mau sholat antum kreatif, dan antuna kreatif coba lihat tetangga kampung kita nih, gak usah jauh-jauh nih mana musola musola yang keramiknya udah bau, udah karena mungkin kebersihan kurang dijaga, jadi wudu kadang-kadang aromanya sudah nggak bagus, atau air yang kurang dalam, biasanya Romaltone tuh air susah biasanya ntar pertengahan, bikin orang tuh nggak ada masalah bahagia semua puasa karena air cukup. Coba cerdas-cerdas, itu air yang kita tancap keluar dipakai sama orang berwudu, orang berbuka, orang masak, ya Allah. Itu pahala mereka, pahala kita loh. Karena kan kita udah gak bisa maksimal berbuat baik, karena gerakan kita udah gak selincah dulu kan. iya Tapi cerdas. Ini bulan Ramadan, bulan yang diberikan kemuliaan apa? Tiga kemuliaan. Rahmat, maghfirah, nar Bukan 10-10-10, bukan. Tapi sebulan rahmat, sebulan maghfirah, sebulan nar Nah mumpung ini bulan rahmat, coba rahmatnya apa? Banyak. Ini bulan Quran loh Syahrul Quran. Coba bikin orang seneng baca Quran. Caranya gimana stad? Ya kita bisa ngajar sukur-sukur baik. Bikin orang tertarik dengan ngaji. Suara anda yang bagus, asik menjelasinnya orang senang. Atau kalau memang anda nggak pandai mengajarkan, kasih Quran. Itu kan di rumah banyak yang udah yang udah lama nggak kebuka betul. Tiap orang pulang umroh dibagi. Tapi cuma di situ masih di plastik udah pilih satu dua buat kita buat ngapal sama buat tafsir deh sisanya kasih orang kasihnya jangan kolektor yang baca juga gitu loh ngasihnya temen koleksi juga sama jadi kasih orang yang betul betul apalagi orang-orang tua yang matanya sudah kurang bagus tuh kalau dikasih Quran Quran Madinah tuh yang hurufnya betul oh ngajinya asik kalau Quran kudus aja yang ada gambar mulut nganga depan itu hmm. ain agin Pak gitu tuh hmm. yang hurufnya bikin bingung aja masih dibaca sampai lecek itu Quran apalagi yang bagus masyaallah subhanallah hmm. itu pahala orang yang ngaji pahala kita loh itu kalau cerdas dia tahu sekali ya Ramadan ini mentazkiyah kita sampai dikatakan kalau orang berilmu dia akan tahu bahwa yang namanya puasa ini memasukkan pelakunya ke surga banyak kebaikan yang menjadi penyebab surga Salah satu itu begini Ada sebuah hadis yang diruayatkan oleh Imam Bukhari Dari Abu Hurairah ya. Hadis ini uh, Nabi bersabda Kullu amal ibni Adam Law ila siyam Fa inna huli wa an ajzibih Wasyamu junnah Wa idha kana yawma somi ahdikum Pala yarfus walayashab Fa in ahadun au qatalahu falyakul inni imrun saim. Wal ladhi Muhammadin bihi lahulufu famis saim atyabu indallahi min rihil misik. Lisayim farhadan yafrahum. Far yaid aftar wa far idza lak yarbah. Naam. Ini semua penyebab surga. Hadis panjang sudah sebagian dijelaskan tadi. Artinya begini. kulu amal ibni Adam lahu ila siyam. Seluruh ibadah anak Adam lahu li'ilahu buat orang yang melakukannya. Ini kita belajar nih lana punya kita nih, bukan punya Allah. Walaupun untuk Allah. Tadi salat zuhur kita, nanti asar kita ada li uh, buat kita. Lana wa lakum. siyam kecuali puasa kata Allah. Fa innahu liwa anajzibih. Karena puasa ini milikku dan aku yang memberikan pahalanya kata Allah. Makanya tinggal tergantung iman kita dalam puasa. Allah hanya janji ihtisab, man soma ramadhonanan imanan wa ihtisaban, gugfir lahum ma taqaddama min dzambi. Ihtisab. Asal dia hitung-hitungan, puasanya sudah pahalanya dahsyat. Hitung-hitungan. Ya di dalamnya ada baca Quran, ada sedekah, ada bikin makanan buat orang, kasih orang macam-macam. Ya. Allah janji Gufirul Lauta Kodamamin Zambi dihapus dosanya yang telah lampau. Masyaallah. Subhanallah. Ya. Fa'inna Hu Liwa An Azibi. Aku yang bakal balas. Wassalamu Jumna. Puasa ini perisai kata Allah. Puasa ini perisai hadis diskusi. Kau ingin terlindungi dari godaan setan yang terkutuk banyak puasa. Kenapa puasa ini agar basar wa hasanil faraj menjaga pandangan menekan syahwat. Karena puasa ini kata Allah Allah apa uh, dalam ayat dikatakan bahwa waswa'imina uh, waswa'imat walhafizina furujhum walhafizat. Orang yang bisa menjaga pandangannya, oleh jaga dirinya. Wa dzakirina Allahakatsiran wadzakirat. Kalau dia sudah bisa dapat faedah puasa, dia dzakirina Allahakatsiran wadzakirat. Dia orang yang banyak mengingat Allah. Ya, kalau puasanya betul, itu godaan di jalan itu bikin kita ya Allah. Astagfirullah gitu ya, mau ngomel juga. La ilaha ila anta subhanaka inikum tumil zalimin Oh puasa dahsyat Dhakilin allaha kasiran Entah bagaimana kita menjadi orang yang demen mengingat Allah Bulan Ramadan Rasa empati kita tingkat tinggi dah Yang tadinya nawar bikin kapok orang dagang sayur gitu loh Ramadan orang pada senang dagang dekat dia Udah kembalinya ambil aja udah ambil. Biasanya kan Dua ribu aja, seribu ditungguin lama lama. Cari bang, cari bang, saya tungguin bang. Setengah jam, nyari kan. seribu. Kelewatan ya bang. Ya, kalau Ramadan gak udah ambil, ambil, ambil. Kita gak hitung-hitungan lah ya. Tapi dia masih segar minta-minta, wis kasih aja sudah. Antara dia sama Allah kalau dia bohong, kita dapat pahala. Cari, lihat ya Allah Ramadan, nyari tukang minta-minta gampang. Pengemis dadakan banyak, ya. Yeah. Ya bicara dia mau bohong urusan dia sama Allah lah. Karena orang yang meminta-minta dan dia enggak layak meminta-minta Allah bakal bangkitkan di hari kiamat nanti tanpa kulit muka. Ya buat kita mah ya enggak apa-apa dia mau bersandiwara juga urusan dia sama Allah. Ya Kita mah udah ramadhan mah jangan disimpan simpen habisin udah Nanti sawal balik lah insya Allah. Allah enggak mungkin bohong unfake unfake eleg. Infakkan hartamu Allah infakkan kamu manfaqtum ma min syaiin fa huwa yukhlifu apapun yang kalian infakkan Allah yang bakal ganti apalagi ni bulan Ramadan ma min kan, bulan Ramadan. ma min amal ibni adam yudhaaf min asradiqfin ila sabbi mi'at di'afin. kalau Ramadan tuh setiap kebaikan anak Adam dilipat gandakan dari 10 sampai 700 kali lipat kalau kita ngaji saja alif lamim, alif sepulam, sepuluh mim, sepuluh pahalanya sekali hatam. Sepuluh kali hatam berarti. Nah kalau kita kasih Quran ke orang-orang yang suka ngapal Quran, itu dia hatam, pahala dia pahala kita yang ngasih. Ini cuma Ramadan, bulan lain gak bisa. Makanya boleh orang narik zakat Ramadan tuh boleh. Ya untuk cari pahala, boleh. Ya. Jangan eman, tahadu, tahabu, tapi yang cerdas, jangan cuma sembarangan Ngelihat baliho gede, dompet ini, dompet itu, kirimkan. Ini. Jangan, belum tentu, kadang-kadang matas namakan patai atau kelompok. Nanti mereka diuntungkan karena sedekah anda. Cari yang paling gampang, keluarga dulu yang deket. Kan kita punya saudara, betul? Ini ada saudara kita yang susah, ada yang seneng. Ipar kita, kadang kan kalau kita meninggal anak kita anak dia, betul? Ya, anak dia anak kita, kali ada yang susah. Betul? Ini tetangga kiri kanan kita ini longokin, coba nih. Kali ada yang deg-degan tiap mau puasa, betul? Khawatir beras naik, ini naik, ya Allah, sampai merintih di malam hari. Berdoa, nggak diturutin aja sama Allah, betul? Karena PR buat tetangga yang sebelah, coba. Atau anak-anak nih mau ujian negara, ada yang tertunda, nggak bisa bayaran, apa berapa... Saya kalau mau ke Jakarta pasti mampir saya ke beberapa tempat di kampung-kampung itu, saya sempatnya setengah jam gitu loh. Cuma pengen denger rintihan mereka itu, ada aja. Ada yang anaknya nangis, kenapa ya bekas nangis, kenapa kamu sayang? Eh kenapa? Ada orang tua nyaut bingung Ustaz, dia mau bayaran ujian negara, nggak ada duit, Insya cuma seratus atau dua ratus ribu. Wow. Sementara nih anak pintar ya Allah, ada orang yang kayak begitu. Anak-anak pada nangis, makan bosan gini-gini aja, pengen agak mendingan dikit. Ah, coba coba coba respon tuh. Kali tetangga kita banyak yang kayak gitu. Ah, ibu-ibu bapak-bapak yang bingung nih anaknya lulus nerusin sekolah enggak punya biaya. Berapa sih nilainya paling berapa? Coba respon, respon. Apalagi Ramadan. Bikin mereka bahagia. Karena bahagianya orang yang puasa, bahagia orang yang bikin bahagia. Ya. Kalau buat kita apa? Al-qazdu fakri wal gina, jadi orang yang sederhana mau kaya mau miskin biasa. Mungkin orang yang susah kita bagi. Ya, baju-baju kita yang banyak dalam lemari turunin yang enggak kira-kira udah enggak kepakai atau mungkin kita sudah bosan makainya kasih orang, masih bagus. Ya, jangan berbuat mubazir, jangan puasa juga mubazir juga. Innal mubazirina kanu khawana as-salatin. Masyaallah. Ini juna ini protektor dirimu. Allah muliakan kamu dengan puasa. Ini tazkiyatun nafsnya jelas. Wa idza kana yauma sawmi ahadukum fala yarfus Pun yang lainnya kalau ada orang berpuasa di bulan Ramadan, tolong ya jangan sampai berkata yang enggak baik, ngajak ribut, jangan sudah. Mungkin kita enggak ribut sama orang, cuma tingkah laku kita bikin orang ribut. Jangan. Fa in saabahu ahann aqatalahu falyakul inni imrun so'im Tetap ada yang menggoda saat biar kita emosi. Ya udah kalau memang betul-betul itu orang menggoda bilang, afwan fa inni imrun so'im Maaf ya, saya lagi puasa. Tapi tegas ngomongnya. Afwan, ana so'im ana puasa. Bukan maaf benar puasa gitu ini kita sama orang yang tegas maaf ya, saya puasa ya <kata> kalau mau bikin ribut ntar abis maghrib oh, <kata> <kata> enggak, enggak, enggak gitu ya itu namanya to be continue ya uh, bukan, bukan maaf saya lagi puasa nah, ini bulan baik, enggak usah ribut, sudah-sudah, ngalah-ngalah nah, ya enggak jadi susah kalau ngalah kita sudah, sabar, sabar nah, ya Allah orang yang puasa digituin tuh ya wish lah nah, kalau orang yang enggak beriman enggak puasa, ya susah Makanya kan sabar sama iman diidentikin kan. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru. Ya orang yang beriman sabar kamu. Itu ada identiknya tuh. Orang yang puasa juga ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siya. Orang beriman. Makanya kalau orang puasa ribut ingetin puasa puasa sudah sudah sudah sudah. Insyaallah berhenti. Ah. Ya, puasa ini protektor. Diberikan ke perlindungan diri. Kemudian Walladin nafsu Muhammadin biade, yang jiwa Muhammad di tangannya. La kullu fufam misaim indallahi min rehil misik. Bau mulut orang yang berpuasa atiab, atiab lebih wangi tip minyak wangi atiabu min rehil misik. Lebih wangi ketimbang rehil misik. Wanginya misik misik apa itu? Kesturi. Kesturi apa? Stad? Entah ke tukang bibit minyak wangi, nanya. Kesturi mana kesturi? gitu. Ayo wangi bung kesturi itu jadi memang begitu. Enak kalau sedikit itu kena keringet, enak kesturi itu. Nah itu wangi orang yang mulut, orang yang puasa itu begitu katanya. Nah, indah Allah, tapi di sisi Allah. Kalau sekarang memang kita coba, eh, eh. Oh. Ya iyalah lawang lambung kosong, kan lambung ini kan kayak spit, sepiteng, kotoran masuk, busuk, ya bau lah. Apabila kita tidak makan, ya pasti lah. Bukan berarti lantas dibilang itu kotor gigi, enggak, kalau gigi memang perintah kan, tidak usah puasa, di luar puasa saya diperintahkan untuk sikat gigi. Laula an asyukwa ala umatila amartum bisiwak inda kulwudu wassalah. Kalau tidak memberatkan umatku zaman Rasul itu diperintahkan siwak, sekarang sikat gigi juga boleh. Untuk sikat gigi setiap mau wudhu, setiap mau sholat, wudhu berapa kali? Sholat berapa kali? Minimal 10 kali, kebayang tidak orang Islam wangi mulutnya? Ini kan kita kadang-kadang seingatnya kita, betulnya. Lagi rajin sikat gigi hilang, malas beli 2 hari tidak sikat gigi, astagfirullah. Orang kalau sudah malas sikat gigi pasti tukang bohong gampang. Karena setan demen sama yang bau sama yang jorok. Ya, orang kalau mau rajin sikat gigi bohong tuh malu. Kenapa? Karena batinnya nentang, setan enggak ada. Tapi kalau orang sudah jorok gampang, gampang. Kayak makanan, kita makan seenaknya aja enggak kontrol keras hati kita. Semua kita jadinin satu. Nabi melarang makan makanan darat dengan makanan laut kita mau engga, ayam juga, kambing juga, ikan juga makruh di islam, jarang dibahas kan rasul jelaskan, tidak boleh dicampur itu mau makan daging, daging binatang darat, ikan-ikan laut, sudah jangan dicampur karena gak paham dicampur, Ini perut ngomong darat sama laut, efeknya buruk ke badan kita nantinya ya dikontrol, makanan dikontrol. Ya, faddal, nggak dilarang makan banyak dikit silakan, tapi ingetin, perut dibagi 3. Sepertiga buat makanan, sepertiga buat air, sepertiga buat napas. Kita yang tahu. Ya, khawatirnya kita bablas nih loss control karena banyak juga yang kayak begini. Wa ya dhibillah wa na'udzubillah la. La khulufu famisraim atyabu indallahi min rihil misik Bau mulut orang yang berpuasa itu dihadapan Allah seperti wangi misik nanti. Berarti betul puasanya. Ya, berarti betul puasanya enggak usah diwangi-wangiin. Ya udah kurangin ngobrol aja sama orang kalau begitu. Sehingga orang kalau puasa kan sehingga dia jaga diri, enggak mungkin banyak ngerumpi. Dia tahu enggak enak ngobrol dalam keadaan apa? Enggak makan, enggak minum tuh enggak asik. Kering badan kita tuh mau ngomong apa kita? Ya enggak akan pernah nafsu. Terus seandainya debat politik diadakannya siang Ramadan nggak ada yang ngedebat itu, atur aja deh, begitu semua gitu ya. <tik> <tik> puasa, <tik> ya masya Allah, dibiasakan lah. Ya ini ini satu bukti bahwa ternyata puasa memprotek diri loh. Bahkan puasa tuh hari kiamat bakal datang nanti ke Allah. Ya puasanya akan berkata, Ya Rabbi mana atu nauma mana atul akla was soroba. Inaahar, fasafik nifhi. Doa Tuhanku, aku mencegah dia tidak makan minum dari pagi sampai sore. Jadikan saya pemberi syafaat, masya Allah. Ya, betul betul dia paham. Puasa Quran bakal memberikan syafaat. Kalau orang tahu dahsyat. Quran datang hari kiamat bakal minta syafaat. Puasa datang pun sama. Nah, puasa ini kafarat, penebus dosa. Nabi yang mengatakan. Wah Ramadan ila Ramadan mukafarat mabeinahunya idah jitu ni betul Ramadan ketemu Ramadan ini kafarat penebus dosa. Selama kita enggak berbuat dosa besar, ada kafaratnya lah. Nah, ya, masya Allah. Taib, itu sekulumit tazkiyatun nufusnya puasa. Tapi tazkiyatun nufusnya Ramadan apa start? Ada Tazkiyatun nufusnya Ramadan ini dijelaskan bahawa yaitu yang pertama yakni Ramadan itu bulan Quran. Orang tertazkiyah dengan Ramadan karena baca al Cuma Ramadan alipat gandaan pahala tuh cuma Ramadan. Ya, alif 10, lam 10, mim 10, target khatam Ramadan boleh. Itu kita tertazkiyah dengan Ramadan karena Ramadan kita rajin baca Quran. Ramadan yang enggak bisa ngaji aja megang Quran loh. Quran semua keluar dengan cover yang berbeda Allah sudah bilang ini bulan Quran. Syahrul Ramadhan Alladhi ungzilafil Quran Hudan Linaas wabaina Timinal Hudawal Furkan Faman Shayida minkumushahar Faliyassumho Syahrul Ramadhan Alladhi ungzilafil Quran Allah yang bilang bulan Ramadhan bulan yang diturunkan Al Quran. Jadi yang bilang bulan turun Quran Ramadan siapa? Allah. Diturunkannya di bulan Ramadan. Tapi kita enggak pernah tahu kapan diturunkannya karena Ramadan kan sebulan. Makanya ketika ada orang merayakan Nuzulul Quran itu tanggal 17 Ramadan Nuzulul Quran, maaf. Itu cuma propaganda orang-orang Syiah Fatimiyah. 17 Ramadhan diadakan ritual perayaan Nuzulul Qur'an Dari zaman Rasul Ramadhan sudah ada Sahabat sudah ada Ditasfiyah di tazgiyah itu agama dari zaman Abu Bakar Umar Usman Ali nya bercampur tu agama Malah dibenci Abu Bakar sama Umar Sengaja dibikin sama siya 17 Ramadhan Nuzulul Qur'an Dirayain tu 17 Ramadhan padahal justru Nabi syariatkan kita kalau mau jaga malam bukan 17 21 23 25 27 29 pegang 27 kata Rasul Nabi hanya kasih sinyal pegang 27 jangan sampai enggak tidur tuh tanggal 27 tuh malam 27 karena memang ada Laylatul Qadar Laylatul Qadar itu buat orang yang itikaf tat enggak buat orang yang puasa Orang kadang-kadang diidentikan Lailatul Qadar sama sama iktikaf. Padahal enggak lah. Orang perempuan yang enggak iktikaf enggak ketemu Lailatul Qadar saat ketemu. Iktikaf hukumnya apa sih? Sunnah. Jangan gara-gara yang sunnah yang wajib berantakan, rugi kita. Jadi kalau memang enggak bisa iktikaf, ya udah siapkan kewajiban di rumah. Mudah-mudahan ada Lailatul Qadar yang kita temui itu. Lelatul Qadar itu apa sih? kita ngelihat ada malaikat datang, wow, gitu apa oh, gimana oh, gitu ya? Ada <laughs> di kita suka diidentikin sama gitu-gituan tuh. Katanya saya ngelihat ada bayangan putih, ada gini-gini. Enggak, -gini. udah gaib mah nggak keliatan sama mata, udah bohong, udah. Lelatul Qadar itu malam penuh ketenangan. Yang merasakan tenangnya orang-orang soleh. Makanya kalau kalau Ramadhan deket sama orang soleh minta bocoran di malam gimana Ustaz? gimana? Minta bocoran. Ya dia memang paham dalil. Kata Rasul kan malam Lailatul Qadar itu malam di mana lebih mulia ketimbang seribu bulan. Jadi kebayang bobotnya lah. Ya kita ada harga ada rupa lah. Modelnya sama kalau harganya beda, beda rasanya gitu ya. Sama, sama orang yang berilmu tahu di dari 30 hari ini malam yang lebih baik daripada seribu bulan tuh beda. Angin enggak berhembus Pohon enggak ada yang bergerak, hujan pun tidak turun. Masyaallah. Tenang itu malam. bintang berjatuhan karena kelihatan bintang. Jadi kalau hujan enggak, bintang berjatuhan insyaallah. Ini Lailatul Khodar ini ya betul-betul malam yang penuh ketenangan. Jiwa yang tenang itu cuma orang yang berzikir. Tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ya. Cuma orang yang tenang yang merasakan itu. Makanya Laylatul Qadar adanya di akhir. Itu diisi rahmat, minta rahmat, minta ampunan. Tapi saya gak paham, belakangan ini tersebar hadis tentang dibagi tiga tuh Ramadan. Yang sepuluh hari terakhir malah idku minanar. Syariatnya apa? Mengatakan apa? Kita memohon ampun kepada Allah. Tapi kenyataannya malah kita disuruh idku minanar. Ini sudah ngaco, ini sudah kita disuruh minta ampun sama Allah yang banyak ketika di akhir bulan Ramadan karena diturunkan Laylatul Qadar yang sholat saat itu seperti sholat di seribu bulan 81 tahun lebih lah masyaAllah yang kalau kita ngaji saat itu bisa hatam 10 hari ya seperti 10 kali hatam hitung Ramadan dikali seribu bulan Syukur-syukur ada rezeki ikhtikaf di Masjidil Haram. Dikali seratus ribu kali lipat sholat di situ. Masya Ya, sudah malas sebegian kalkulator dah. Sudah begitu kita banyak batur pahala. Itu ikhtisab. Makanya orang menjadikan Ramadan sebagai tolak ukur sebuah kebaikan. Bagaimana caranya ini? Sebelas bulan dia udah dunia. Dia istirahat itu Ramadan. Tapi kenyataannya tidak. Ya... Yeah. Ramadan gak mentazkiah dirinya malah Ramadan dia gak ngaji kan udah penutupan start. dia penutupan ngaji sore iya siang tapi bukan berarti kita gak ngaji di rumah ayo ini syahrul quran bulan quran Allah yang bilang Ramadan seperti itu keutamanya dahsyat ambil taskiahnya yang kedua yang cuma di bulan ramadhan kita bisa mentazkiah diri kita dengan betul kenapa? karena Allah belenggu setan, Allah tutup pintu neraka, Allah buka pintu surga. Itu cuma ramalan dah. Siapa yang bilang tak? Rasul, Rasul hmm. yang bilang. Eh, Rasul Nabi mengatakan dalam sebuah hadis yang Sahih, bawa itakana awalu laylati minshah di ramalan. Sufi dati syaitin, wa dati jin. Wahgulikat Abu Abdullah, wah dalam yufthah min ababun, bafutihat Abu Abdullah jannah, dalam yuglak min haababun, wahyunadi munadi, ya bagi al khair akbil, wahya bagi al shari akshir, walillahi utaqau min al nari, wadalika Gini gini gini. Jika awalu lailatin min syahri ambil tazkiyahnya nih pentazkiyah diri kitanya nih Jika kana awalul lailatin min jika masuk malam pertama ramadan habis ru'yatul hilal faman syahida minkum syahor falyasum fu bulan berarti puasa gitu ya itu langsung terjadi sufidatis syayatin wa datil jin Sufi dati syayatin wa mara datil jin Di mana setan dan jin jahat dibelenggu Jadi setan sama jin jahat yang gaib itu yang diikat Nah setan dari golongan manusia yang kasat mata Ini enggak diikat sama puasa Ya kan setan dua golongannya. ya Alladhi waswi sufi sudurinnas minal jin nati yang kerjaannya bikin was-was dalam dada manusia dua golongan golongan jin golongan manusia golongan jin sama golongan manusia tuh Nah kalau golongan jin Allah yang ikat ah. makanya harusnya enggak ada orang kesurupan jin tuh enggak ada harusnya tuh kecuali emang bawaan batin emang gede ambek nih orang gitu ya Jangan-jangan memang dia jinnya gitu loh. Enggak ada penampakan-penampakan gitu ya. Jin-jin jahat tuh enggak ada. Karena semua diikat. Ya bedain gak kosongin jiwa, banyak ibadah. Jujur loh. Ramadan tuh beda. Makanya pas Ramadan abis kayak ada yang hilang. Ya ya Allah. Kayaknya kita masuk bulan sawal tuh. Uh, makanya seneng banget dengar ada puasa 6 hari sawal tuh. Ya Allah ketolong nih, enggak terlalu kaget tinggalin puasa ada enam hari Kalau buat yang enggak demen puasa, ya Allah puasa lagi ya Makanya benar, -benar kita golong orang yang senang puasa Sufi dati syayatin wa mora Jin. eljin Wa gulikat abuabun nar falam yufta min hababun Allah yang bilang Gulikat abuabun nar Terkunci semua pintu neraka Walam falam yufta min hababun tidak terbuka satupun pintu, yughlaqul yughlaq. Semuanya sudah tertutup sudah. Enggak orang tuh bikin dosa itu insyaallah itu enggak tertarik. Kecuali kalau memang diannya setan. Orang mau bikin dosa menunda yang biasa ngerumpi temenin ngiketin Ramadan puasa ngomongin orang aja. Entar habis buka. Iya ditunda. Ganti status yang mau gosip habis buka gitu. Ya kan suka ada kelompok-kelompok teman gitu kan? ada apa sih itu kelompok gitu ya, grup gitu ya. Ya silakan saja, tapi jangan sampai mulut terkunci, tangan ngomong. Tak kada-kada Ya mulut bisa terjaga, tangan enggak terjaga, Ustaz. Ini teknologi nih. Ya bisa baik, bisa buruk, ya sama mic aja, ini kan teknologi, orang gak perlu bikin menara Menara tuh mahal, mic cukup, sampai kemana aja suara ya. Cuma teknologi ini kalau gak dibarengin sama ilmu, ini ngeganggu orang tidur bulan Ramadan ini Orang pada berebut megang mic, Masya Allah Anak-anak pada ngaji itu melengking-melengking tuh suara Tajwid ke mana, itu bacaan ke mana. Udah gitu sahur mengabsin warga. ya? Nggak tahu kalau di Cipinang Muara dah. Kalau daerah Tangerang, Sono, Depok sampai ke Bogor itu, aduh nggak boleh megang mic, diabsin orang atu-atu. Sahur, sahur, din din, sahur din, mat mat bang mat san san eh ngomong apa mongon mongon we we we sampai oh. kita baru til astagfirullahalazim melakukan <laughs> uh, jadi kadang-kadang tuh enggak boleh tuh ini teknologi yang kebablasan sama, sama sama handphone sama obrolan sama. Ya Ramadan udah kita tahu dirilah ya. Kalau kira-kira bakal-bakal merusak ayo ini mumpung Ramadan masa enggak tertazkiyah uh, Ya. Yeah. Kemudian dikatakan lagi bahwa kalau memang gerak ditutup Wafu tihat Abu Buljana dalam yuglamin hababun. Terbuka semua pintu surga, tidak ada yang tertutup. Ramadan gampang berbuat kebaikan untuk masuk surga, gampang. Khususnya sama orang tua yang masih punya orang tua, openin, tanya. Kalau orang tua kandung sudah tidak ada, gimana status? Ya, om kita, tante kita itu orang tua kita itu tanyain apa yang dibutuhkan, ya, bikin dia seneng, masya Allah ya, bikin dia seneng, membuat bahagia orang lain. kira-kira ya, apa nih orang yang punya aktivitas dimudahkan, total persiapan buat apa buat Romadhon nanti, apa buat ya, apa ya, Idul Fitri nanti, ya. atau mempermudah orang supaya nggak repot, namanya sahur kita bagi-bagi makanan kering ke orang, total berbagi kok berbagi itu bagus kok. Fatihah abwabul jannah falam falam yughlaq min minhu baban. Enggak ada yang tertutup semua terbuka. Kebaikan di bulan Ramadan gampang tazkiyah dirimu. Kemudian dikatakan bahawa fayunadi munadi. Maka dikatakan, dikatakan kepada seorang penyeru, ya baghyal khair akbil Hey hey pencari kebaikan. Ya bagil khair akbil, bagi bagi yakni pencinta pencinta kebaikan. Ya bagil khair, wahai pemburu kebaikan. Akbil. Ayo mumpung Ramadan, akbil akbil. Ektesab hitung hitung. Ya lihat kalau orang yang berilmu syakban dihitung sama dia supaya masuk tu langsung dihitung syakban nih. Tek tek tek tek tek sampai tanggal 29 Syakban bukan cuma nungguin kabar TV kalau perlu dia ikut menyaksikan ruiyatul hilal ya yeah. dia boleh nanya udah ruiah belum hasilnya gimana boleh tapi kalau dia bisa melihat menyaksikan itu baik sehingga harap-harap cemas. ya Allah udah belum sih ya Allah udah belas. ya Allah udah kayak senang gitu tuh kalian khas senang ya Allah jangan-jangan jangan-jangan Sari lagi gitu. <tell> Mudah-mudahan kita tergolong yang pertama ya, yang bahagia kalau datang Ramadan tiang. Ya. ya bagi al-khair, akbil. Wahai pecinta, wahai pencari kebaikan, akbil terima nih kebaikan. Wahai bagi sari aksir, aksir. Bagi sari aksir. Wahai pencari-pencari kesalahan, dosa maksiat, aksir kurangin. Perintahnya kurangin, kenapa? Karena manusia nggak bisa ninggalin dosa. Ya udah nggak mungkin deh orang nggak berdosa. Saya sih alhamdulillah saat selama Ramadan saya nggak berdosa. Uh. Lihat kakinya ngambang nggak? Jangan jangan malaikat? Nah. Karena kalau manusia nempel bumi, ya dan pasti berbuat salah. Nah. Tapi jangan bangga sama salah. Maka Ramadan ini kebiasaan berantem antar saudara nih, sama orang tua Udah buang jauh-jauh tuh Ya Allah kebiasaan buruk di kita ini kalau Ramadan pada berantem sama saudara Masya Allah Nggak tegor-tegoran entar maafan nih dulpitri Wallahi kata Rasulullah Allah tahan istighfar orang yang bermusuhan Masya Allah. Saudara dengan saudara Ya buat apa? Ya kita bermusuhan Ahsan memberikan kebaikan. Ya kalau udah saya berbuat baik, dia gak mau berbuat baik, dia yang salah, deh, kita udah enggak. Ya gitu deh. Ya. Jadi buat kita ini lapangin diri kalau Romal Tuhan. Sama siapa ini kita gontok gontokan udah deh. Sufal khair saja sudah, sudah. Udah yang baik-baik aja deh. Nah, ya. ya udah sisanya, maaf nih saya mau ibadah, udah jangan ganggu dah. Saya mau ibadah, selesai ibu, anak, saudara, kakak, adik, suami, istri coba bilang. Ya, saya mau ibadah, saya minta maaf ya, Allah. Tolong kalian jangan jangan sampai mengganggu ibadah. Apapun aktivitas saya mau dibicarakan nantilah ba'da magrib, ya. Saya kalau siang ini pengen jaga puasa gitu betul-betul. Mendingan ngomong. Ya, walaupun bukan berarti kita ini terus jauh-jauhan bukan, tapi nanti ada ada hal yang diperbolehkan kita akan bahas nantilah. Tapi ya bagyal, ya bagyal syari aksir. Walillahi utakau minan nar wa dalika kulul laylah. Ya. Ya ini. Apa, tiap malam. Tiap malam itu. Pada pada bulan Ramadan. Allah betul-betul memberikan kebaikan. Apa kebaikannya? Diangkat orang-orang tertentu. Dari yang namanya neraka otakau minanar al. Allah selamatkan orang tiap malam kesempatan bagi kita untuk minta ampun sama Allah tuh ya enggak 10 hari sekali setiap malam makanya kalau dia dia dia betul-betul baik dia akan jaga puasanya ada dua hikmah di balik itu tentang hikmah apa namanya orang yang berpuasa apa yakni dia akan jaga yang pertama qaulazur supaya puasa didapat apa sih kaulazurnya, Stad? Kaulazur di sini artinya, dia nggak mungkin berkata dusta. Daripada jujur ribut, mendingan diem. Jadi ya. Dia. Karena kan kita kadang-kadang kalau jujur jadi ributnya kan, udah mendingan diem aja. Saya serba salah, Stad, saya jujur berantem. Saya nggak jujur, saya dosa. Saya diem dah, mendingan. Ya. Kaulazur. Kemudian yang kedua, perkataan yang nggak bermanfaat, dia jaga. Ini mulut yang rusak puasa kita nih itu dua hal jangan diperbuat tuh di bulan Ramadan hati-hati. Ustaz -hati. katanya orang yang berpuasa itu tertazkiyah dirinya. Sehingga banyak hal-hal yang betul-betul boleh dilakukan dan tidak dilakukan. Yang tidak boleh tadi dua ya. Kalau zul berkata yang enggak baik gitu ya. Yang diperbolehkan apa, Ustaz? Nah, ini nih kadang-kadang kita enggak paham nih padahal boleh. Yang pertama, orang yang berpuasa itu boleh bangun pagi dalam keadaan junub. Maaf, harus dijelaskan. Maksudnya apa? Mungkin dia junub, dia tidur. Bangun kesiangan. Nah, ketika dia bangun tinggal mandi, terusin puasa. Heeh, uh, ya. Yeah. Tumben enggak puasa. Tadi lupa mandi, enggak ada urusan, enggak ada urusan gitu. Tetap pagi mandi. Heeh, uh, ya. Yeah. Jadi enggak ada enggak ada enggak puasa boleh kenapa? karena kata Isa Rasul pernah seperti itu berarti menandakan Nabi gak sahur makanya gak boleh orang bilang tumben gak puasa, gak sahur, gak boleh tuh gak ada urusannya sahur sunnah, walaupun mu'akat, beda bab nantinya ya. kemudian yang diperbolehkan orang yang puasa siwak, sikat gigi boleh gak tahu gimana di masyarakat kita tuh malah Sikat gigi makruh katanya. Sampai kadang-kadang pada kuning-kuning kalau orang mahu mas. Ape ngaca itu enak melihat begitu kan. Inhalillah, Masya Allah. Boleh siwak, boleh sikat gigi. Pakai odol tak? Pakai odol. Boleh. Lontar batal. Yang batal kalau hobi minum air kumuran odol. Lain lagi nanti ini kebiasaan dari kecil kagak hilang sih ya air kumuran odol diminum ya, yeah, boleh jangan buang istinsar, buang sampai bersih kalau ada hawa-hawanya gak apa-apa, kita bukan makan, bukan minum gak ada masalah kayak kita nyium harum boleh, gak ada masalah kok lo tujuan kita memang gak makan, gak minum Masya Allah boleh, boleh berkumur-kumur boleh Asal enggak berlebihan. Wabali gilistinsak ilah antaku naswa iman. Walaupun dalam keadaan puasa. Yang keempat, yang yang diperbolehkan apa ni? Tadi sudah yang ketiganya berkumur-kumur ya berkumur-kumur ya. berkumur tu boleh. Berkumur-kumur boleh. Kalau tadi kan siwak beda ya. Kemudian yang ketiga berkumur-kumur tu boleh. Jadi kalau kita ni aus nih ya, kita wudhu. Boleh, jangan buang. Karena, karena ya, nggak tahu ya kalau kami yang ngajar gini memang puasa tu, wassalamualaikum warahmatullahi Ya kalau nggak kena air, kayak gimana? Tapi bukan minum. Sekedar menghilangkan apa sih luda-luda kering lah istilahnya. Ya, ya membas, apa, membasahkan mulut tu boleh. Kemudian yang keempat diperbolehkan suami istri itu bersama selama puasa yang nggak boleh berhubungan ada di masyarakat ini kalau udah Ramadan masya allah suami istri udah pak lakum dinukum waliadin gitu bagi mu agamamu bagi ku agamamu lo kafir itu ya biarin deh dia nyerempet nyerempet nyerending nyerending biarin deh ini duduk digeser duduk digeser biarin Gak apa-apa, gak apa-apa lah, suami istri boleh, gak ada masalah, ya tidur siang, ngobrol, fadol, gak ada masalah. Jadi kalau udah Ramadan, Masya Allah, anda di tahjir sama istri, tidak ada, didiemin, gak diajak ngomong. Fadol, Bu, boleh, gak apa-apa ya, jadi jangan-jangan, ya ya makanya sengaja sehingga sikit gigi, sehingga wangi-wangi, tak salah. Boleh, dandan boleh. Ah, ya. Yang kelima orang-orang puasa boleh transfusi darah, boleh disuntik asal bukan makanan. Kita kita diinfus ya boleh asal bukan makanan, transfusi itu boleh. Ah, ya. Ini enggak makanan tad, anda dua bulan puasa, bui Enggak bisa begitu ya, Enggak boleh. Ya, tapi kita kita boleh tuh, transfusi darah tuh, boleh. Berbekam? Boleh. Bekam, hijamah. Diambil darah tuh, pakai catok, boleh. Boleh, nggak apa-apa. Ya, tapi memang kurang bagus sih, kalau darahnya, apa? Kurang minum, dehidrasi, biasanya pegel, nggak keluar darah. gitu Ini yang ketujuh, boleh mencicipi makanan. Tadi tuh, cicip. Ada orang kalau puasa mata suka burem Ini magicin apa gula sih gitu. <laughs> orang kadang, kadang suka remeng gitu ya. Orang Betawi kan gitu kalau ngomongnya. Kurup pada ngumpul kayak magicin gitu ngomongnya. Ya <laughs> Sudah nyobain. Oh, magicin bukan gula nih. Takutnya bikin kopi pakai magicin lagi ya. Bukanya ribut, batal-batal ribut. Bukan batal minum nanti ya. Jangan. Boleh mencicipi itu boleh. Lebak sayyudhukalkhal malam yudikhilhu. Kata Abdullah bin Abbas itu. Gak apa-apa dia cicipin. Gak apa-apa. Sekedar, tapi buat yang masak. Jangan ikut-ikutan yang gak masak ikut-ikutan. Baris cicipin baris. Ayah, ibu. Anak tiga yang kayak di belakang mobil tuh happy family gitu ya so, Baris cuma mau nyicip gitu ya <tuk> Di sini masih ada yang nempel gitu kan, gak di belakang mobil ya Itu ngabarin maling tuh kalau begitu ya Jadi maling tahu oh cuma lima orangnya gitu ya Jangan, jangan begitu ya, gak boleh tuh ngapain lah Ngasih informasi jumlah keluarga Ayah, Ibu, Dudung, U'uy, Munib, Idir Ama kucing lompat satu gitu ya enggak, oh, itu sih enggak, di, di, di Cipinang, Cipinang Muara, Cipinang Cipinang, Cipinang, Cipinang, si Purwakarta ke sana tuh udah <tuhliyor> mau ke Bandung tuh ya si norak-norak tuh tuh <tuhGen nostra> <tuhuenggak>, ya yang kedelapan, orang boleh dandan kalau puasa hmm. tapi tetap bukan tabaruj ya di rumah pakai celak mata boleh, wangi-wangi ya. itu di rumah boleh. Jangan mentang-mentang puasa kumal dekil di pojokan nyurang liatin orang. Sampai orang masuk rumah bukan assalamualaikum, auzubillahinna. Ada jin belum keikat kau no, dua. Orang. Eh, yeah, dandan, dandan. Orang harus dandan, harus bersih, rapi, tetap. Ibu bapak mau berangkat kantor ya mandi, sikat gigi bersih. Cuma kan bedanya nggak makan doang, nggak minum doang kan? Masalahnya itu cuma nggak makan, nggak minum doang puasa enteng. Ini masalah dunia selesai nih kalau kita nggak makan minum dari pagi sampai sore selesai masalah dunia. Wow, oh, teman-teman di kepolisian bilang tingkat kriminal Romalton tuh berkurang jauh sekali. Bahkan sahabat-sahabat di KPK tuh pada bilang, korupsi berkurang jauh di bulan Ramadan. Gampang sebenarnya kalau begitu ya. kuncinya di situ tuh. Ya ternyata memang yang bikin kita panik ini ya, pagi sampai sore. Orang menghalalkan yang diharamkan, ya. membuat sesuatu yang bid'ah dan lain sebagainya. Itu karena itu. kuncinya makan, minum doang. Masya Allah. Ya. Boleh, fadol, rapi, dandan, mandi. Mandi dua hari sekali, tiga hari sekali, boleh, seger. Kebalik ah, yeah. ya? <laughs> Itu saran. <laughs> jadi jangan gara-gara Ramadan ini kita jadi gak mandi, jangan. Yang biasa mandi sehari dua, tiga kali, lakuin. Jangan jadi di Bali, dua hari sekali, tiga hari sekali, jangan. Mandi, mandi, mandi. mandi. Boleh, ya, ini kadang-kadang kita nggak berilmu, anak main air ngomel. Siang-siang pulang sekolah pada demen di kamar mandi ngobrol gitu ya. Pernah apain main air, kayak cebong aja main air di sini, keluar gitu-gitu. Padahal ya Allah, di ibu bersyukur loh, anak itu main air, dia cap, -cap begini palanya. Diomelin temennya no pada mana kohan es kelapa di sana pada dia gak kuat gara-gara pulang es kelapa dia buru-buru pulang dia cap-cap pala -cap dia Allah kenapa kenapa es kelapa tadi mah ya Allah Ehi, boleh cap-cap tuh boleh apa sih cap-cap apa sih kopiok apa ya iya dibasahin palak deh tahu deh pokoknya maksudnya boleh guyur bahsul unuk tudihul atos kata rasul gitu. membahsul unuk unuk nih bagian belakang leher ini itu menghilangkan aus kata rasul gitu. oh besok pada basah semua ga <Glain> <gak> apa-apa harus tahu ya nah. itu yang diperbolehkan itu banyak banget yang kita bilang ga boleh padahal boleh intinya nanti ujung-ujungnya tuh di hari Idul Fitri, ya, ya buat Idul Fitri itu tertaskiya sebulan kita puasa wajib sholat id wajib ain bukan sunnah makanya ibu-ibu jangan bilang sunnah pada masak yang laki pada sholat ibu ikut sholat harta yang haid yang nifas suruh datang menyaksikan Dandanin anak suami ibu pakai baju yang terbagus yang udah beli kemarin gara-gara beli yang banget raweh, pakai tuh gitu loh. Pakai buat sholat, uh, uh. tegor anak kalau pakaiannya nggak bagus. Karena kebiasaan buruk di kita, anak-anak kalau sholat itu pakaiannya ya Allah, baju yang semalam buat tidur, sarung lecek, bapak juga begitu, pakai koko yang kegantung udah tiga hari, bekas etikap. Masuk. Sarung lu udah bukan cap gajah duduk, cap gajah tepar betul ya. Sampai lecek itu baju. Anak sampai jalan jingjit. Sendal kiri kanan beda nomor. 38-42 sampai susah jalan. Badan mau kemana? Sholat id. Astagfirullah. Baju yang bagus mau sholat id. Ntar buat muter. Buat muter. Ini kebiasaan tiap tahun salah kita di sini. Sholat id. Baju yang terbaik. Sarung yang terbaik. Sendal yang terbaik. Syiar. Ya kurang lebih begitulah. Mudah-mudahan kita tertazkiyah. Tapi untuk bab Ramadan ini kita akan bikin nanti sekalian. Tablik akbar tentang Ramadan nanti. InsyaAllah. Yuk silakan yang mau bertanya. Akhiru dakwana anilhamdulillahirrabbilalamin. Fadal. Waalaikumsalam. iya uh -uh. apa? oke okay. SHU itu uangnya gimana? konvensional bukan? ada sepatu indah, ada... saya gak paham, kalau sistemnya konvensional jangan tapi kalau syariah atau gak beruntung, ini fadol saja, gak ada masalah ya, itu alokasikan aja buat jalanan apa yang kira-kira kalau -kira. ya. syubat ya, kalau gak syubat sih konsumsi boleh Ya, <tuh> bagaimana dengan kita terawih memilih masjid yang pakai AC? Ya mudah-mudahan jadi nasihat buat masjid yang belum ada AC-nya gitu ya. Emang enak, sepi gitu <tuh> ya. Bukan, bukan, begitu ya. Artinya kita nyaman boleh. Mencari lokasi yang nyaman buat sholat boleh. Karena biasanya kan kalau awal Ramadan itu kan penuh. Agak panas ya ya mungkin antum suka dengan AC boleh ya, kalau saya sedangkan gak pakai AC enak keringetan, sehat gitu ya tapi kalau antum suka gak apa-apa yang penting cari husuk boleh seperti itu ya <tuh> Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ustaz apakah surga dan neraka sudah dipakai? belum nanya ke kita kita juga belum tahu suara dunia dia sih nanya yang, yang bikin pusing sendiri ya Pikirin nih Ramadan, Masya Allah Nanya neraka udah dipakai lagi ya Ah nanya enggak-enggak nih ya. Ini perwakilan Cipinang Muara masih ada yang mengkosor salam, Masya Allah As Ustadz Jawabannya Was murid gitu ya bu bu dengerin Bu ya dengerin tolong ya tidak ada kosor salam ya jangan diulang ini bid'ah kulu bid'ah dolalah wakulu dolalatin finna'ah mengkosor salam itu bid'ah dolalah wakulu dolalatin finna'ah setiap yang sesat di neraka yang dikosor tuh cuma sholat, itu pun safar, utul ya. Kalau nggak safar nggak ada kosor. Ini salam dikosor, ya, Assalamualaikum. Kalau malas Bismillah aja dah, gitu dah. Saya bingung jawabnya nih. Bagaimana hukumnya bila seorang ayah tidak sudi menjadi wali anak perempuannya dikarenakan kesalahan si anak di masa lalu? Tetapi si anak sudah berusaha baik dan sudah meminta maaf. Bolehkah orang lain menjadi wali? Apakah harus minta izin sang ayah? La nikah illa wali. Tidak ada nikah kecuali dengan wali. Kalau ayah tidak mau, kakak, adik lakinya. Kalau adik lakinya yang belum balik, om. Omnya itu adalah wali. Ya. Dari pihak ayah, bukan dari pihak ibu ya, dari pihak kalau semuanya enggak ngizinin daripada terjadi perzinahan, wali hakim, pemerintah menentukan nanti. Uh, kalau punya adik laki-laki, apakah diperbolehkan menjadi wali? Ya iyalah boleh. Assalamualaikum Ustaz, Waalaikumsalam, maaf di luar tema. Bagi wanita yang lagi dapat bulan haid, boleh enggak masuk masjid? Ini penyanyi yang ke-1001 ini maksudnya. Yeah dia cari beda antar Ustadz masalahnya. Ya hukum asalnya tidak diperbolehkan. Ya, kecuali lewat saja. Karena Aisyah pernah mengambil sejadah Rasul dalam masjid. Aku haid ya Rasulullah, haiduk laisa fiadik. Haid pun tidak di tangan ambil. Aisyah ngambil terus keluar. Kemarinnya ini canggih, bisa terlindungi. Karena yang najis itu darahnya sehingga ada ijtihad ulama memperbolehkan kalau safety, gitu ya. Kalau kira-kira enggak safety jangan rentan dengan najis gitu ya. Apakah benar orang tua membiayai anaknya hingga sampai balik sampai balik akil balik. sampai pulang sampai balik. Iya, iya, iyalah. Ya tapi kalau dia memang belum mampu udah balik juga ya enggak mungkin Apakah ada dalil Quran dan hadis? Ada, makanya coba sih beli buku tentang masalah nafkah orang tua Atau pernikahan dari A sampai Z, wajibnya nafkah Beli-beli, buku dibaca, dikoleksi itu buku ya, Boleh, banyak dalilnya itu Pak Ustaz, sholat malam ada dua sholat witir dan tahajud Betulkah kalau tahajud kita harus tidur dulu? Ya iya, tidur dulu baru tahajud. Ini semuanya as semua, Masya oh, oh, Allah. Ya? Oh, oh. Gak boleh mudah-mudahan ini. Apakah benar sholat duha bisa dilakukan sampai maksimal 12 rakaat? Bisa, boleh. Apakah benar kalau dilakukan sampai beberapa hari, 7-10 hari, Allah menjanj menjanjikan akan membangunkan rumah di uh, surga. salah satu hikmah? Hmm. Seperti itu. Apakah ada dalilnya? Baca sholat-sholat sunnah Rasul. Ada bukunya itu. Sebenarnya saya yang mau jawab maksimal. Biar mancing baca. Assalamualaikum Ustadz. Bagaimana kiat kita agar bisa berhasil tazkiyatun nafas di bulan Ramadan? Barusan dibahas. Satu jam lebih kiatnya tadi dibahas. Sudah. Ustadz di masjid kami ada itikaf biasa diadakan 10 terakhir Ramadan. Apakah kita ibu-ibu ikut boleh? Ya kalau enggak mengganggu kewajiban boleh. Kalau ada kewajiban jangan. Salat itu niat salat apa ya? Salatnya niat salat apa ya, Ustaz? Salat apa nih? Salat malam ya, ketika itikaf ya. Ya yang pasti salat tarawih atau salat tahajud karena dijadikan malam gitu Pak Ustaz betulkah ada hadis shohi yang mengatakan bahwa di bulan di bulan nisbu sa'ban Allah turun untuk mengampuni dosa umatnya enggak ada hadis da'if tentang nisbu sa'ban nisbu sa'bannya ada, nisbu artinya pertengahan sa'ban artinya bulan sa'ban jadi kalau dibilang setahun nisbu sa'ban ada gak? ada namanya pertengahan sa'ban tapi ibadahnya enggak ada apakah benar surat al-muluk bisa digunakan untuk mendoakan orang tua kita agar diampuni enggak kalau kita bertawasul dengan Almuluk bisa, cuma melempar Quran buat orang yang mati nggak boleh. Juga dibacakan waktu kita sedang mengunjungi makam nggak ada baca Quran di makam. Udah jangan ngaco. Memakai jilbab sekarang malah cuma dibuat model lagi tren. Nyatanya banyak wanita yang berjilbab tetapi tidak pernah sholat. Oh, masalahnya. Sholatnya pakai dek, tidak pernah sholat dek. Maka menurut Ustadz mana yang didahulukan salat dulu baru pakai jilbab atau jilbab dulu salat ya Allah. <tuh> Perempuan kalau sudah balek wajib tutup aurat. Balek itu haid. Orang haid tidak boleh salat. Salat habis haid. Betul. Haid tutup aurat. Ah, ah, ya. Ini kayaknya gregetan iki dia sama orang yang pakai jilbab apakah dalam islam wanita diwajibkan menggunakan jilbab ya Allah wajib Masya Allah jangan nunggu orang udah gak demen baru pakai dari sekarang pakai apakah di bulan Ramadan men menelan ludah batal enggak enggak menelan ludah enggak selama belum keluar It gitu ya yeah. apakah sikat gigi di pagi hari membatalkan puasa tadi udah bilang enggak Ah ya bolehkah di bulan ramalton berkumur, ya tadi sudah semuanya ini ngetes huruf nih orang ini ya Ustadz bisa baca enggak ya Allah sudah semua ini Masya Allah ya Pak Ustadz, dua kebahagiaan yang dimiliki orang yang puasa apa aja? tadi sudah Masya Allah oh, minta ini nanti rekamanan sama Yufid apa hukumnya menghadiri yasinan, tahlilan udah enggak usah deh. Ya Allah ya hadirin pengajian aja deh. Ya yang jelas-jelas memang ada contoh ada syariatnya. Yuk belajar sunnah. Yuk ngerti dalil. Allah muliakan kita insyaallah ya. Allahu akbar minta maaf ya kalau ada kekurangan, kesempurnaan hanya milik Allah. Kita tuh dengan kafaratul majlis. Subhanaka rabbihammidika, shalla la ilaha illa anta astagfiruka wa atubu ilai. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank <laughs> you.